あ、イズと言うと、ジディ、シャパイアン・ランガー、メマハロジオコム、ジュ a ン、ヤ、モスティニャ、パナガコムハロス、キリアパナン・ボル、ジャン・しュマしヤング・ワス・ツリー、ヤング・カプタピ、パスカ・カプニング、カンマニャク・ジたガエト、シンディカ・シンディカ・ヤング、ベトロ・オー a ニー・シングン・アンバイ、ギニ・マカモ・ジャー・ウントン・ミステラン・ライカ Beberapa dari luar mereka bawa pulang dengan mendapatkan keuntungan Ini juga sebetulnya ilegal Tapi itu memang harus ditegakkan hukumnya Menurut saya itu betul itu Cuman jangan pandang b u l u hukum itu tetap berlaku kepada siapapun、Mahal. Ada Ibu Heni Ya s i l a k a n komentarnya Kalau、ah, menurut pendapat saya Pak ya Koruptor ditangkep gak g sih Pak? Yang saya t a n y a i t u koruptornya d i t a n g k a p t a n g k e p i n n gak g sih? Nah kalau itu kan takut diri dia sendiri Ya mungkin dia mau berusaha Ah, tapi memang dia nggak nggak nggak ngin bahasa Indonesia. Tapi rakyat Indonesia juga harus bisa berbahasa Inggris gitu loh, jangan d i b o d o h b o d o h i n aja gitu sama aparat hukum. Aparat hukumnya juga sama kok begitu. g i t u a ucap makasih. Selamat siang Pak Andre. Selamat siang. Silakan komentarnya.、Uh, menurut saya、uh, hukumnya nggak jelas ya. ya. Jadi nggak perlu dihukum karena ini peraturan perdagangan bebas. Siapapun juga akan merubah mencari.、Uh, 私はどうしても大丈夫です。 Uh, bahasa Indonesia itu memang dia jualnya itu kan untung d e k global、oh, itu ya Pak ya itu aja Pak. Siang Pak Agus,、uh, silakan、iya. komentarnya.、Uh, menurut saya sih、uh, mungkin polisinya aja y a nggak bisa bahasa Inggris jadi、uh, tidak ada bahasa Indonesia tuh dipertanyakan itu aja. b a i Pak Agus, terima kasih. Selamat sore, silakan Pak.、Uh, selamat sore.、Uh... Ya saya、uh, ikut k e i h a t i n juga ya Tapi、uh, saya juga tidak bisa menyalahkan、uh, mereka Karena、uh, saya lihat memang perlu、uh, Buku berbahasa Indonesia itu dari dulu juga sudah Sudah ada ya Buku berbahasa Indonesia itu diwajibkan oleh Daprindak Dan saya menurut saya itu <tuh> memang ilegal、uh, Memasukkan barang dari negara lain Sekarang juga sudah marah ya, barang-barang KW, a tas semua, itu barang-barang kadang tidak ada pelindungannya, tidak ada garansi, itu barang palsu atau barang asli. Kemudian saya lihat sih penggunaannya bagus untuk masyarakat kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Buku itu sangat bermanfaat ya, cuman sangat disayangkan kenapa distributor iPad atau Apple di Indonesia tidak m e l a k u k a n Hal tersebut, saya juga membeli yang asli dari Telkomsel. Itu tidak ada bahasa Indonesianya, dan itu yang sangat disayangkan karena、uh, hanya menindak yang, yang para penjual-penjual kecil itu pengimpor-pengimpor kecil. Tapi、uh, pengimpor besarnya uh, distributor uh, resminya tidak ditindak dan tidak diperiksa. Itu saja, terima kasih Ya,、hati. baik, terima kasih Pak. Di selanjutnya, Pak Joni, silakan, Pak. Halo, ya, silakan. Baik, skenario lagi, h a k Joni. なかなかリボティーゴーティ s ゴーティーゴーティーゴー e t ーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴっティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティーゴーティー 何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いのか何が悪いの Pembajakan itu, itu nggak dibersihkan, tapi kayak hal t a r s e b u t e b u t b g i n i diangkat seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Buriman. Pak Danang, silakan, Pak. Halo, selamat sore. Pak Danang, silakan. Pak Ya, silakan, Pak. Nah, ini memang hukum kita itu hukum PES, sosial. Hukum, jadi tajamnya ke bawah, cuma kalau ke atas kumpul. Itu karena itu sebenarnya kalau waktu ketangkep dia ngasih duit sama polisi. Jangan banyak protes pasti dia nggak nyampe ke pengadilan, a t a u k a n t o r di tengah jalan atau rendah nggak di duit. Kalau anggota s e jaksa kita memang masih begitu, cari-cari uangnya begitu. Ya baik, pada k n a n g t e r i m a k a s i h Selanjutnya Pak Yos, silakan Pak. Assalamualaikum. w a a l a i k u m s a l a m s i l a m k a n p a k k a l a u b i c a r a m e n g e n a i l e g a l d a n i l a m a l a i a l a a k s a y a m u a a i k a s s a l u a i k u s a l u a k u m a s a l a m u k u m a s s a l a m u s s a l a s Memang tidak mudah mengatur negara. Kita harus jujur, ngatur rumah tangga yang kecil aja susah. Tapi kalau hukum itu t e g a k c o n t o h n y a siapapun yang memperdagangkan yang ilegal masuk penjara setengah tahun jangan mau di s o k kok aparat penegak hukum. Saya pikir itu akan mengurangi, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak lanjutnya silakan, Pak. Ya, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak a、nah, l Kalau menurut saya nih, Pak ini adalah a l a h a t e r i demokrat, Pak. Supaya mengalihkan perhatian dan untuk mengenai ini di blog masalah yang jadi supaya harusnya demokrasi s u d a k terbongkar di kelopak i d u p saja sih Pak. Baik, terima kasih Pak a l e k Pak Hari, selamat sore Pak Hari. Sore. Silakan. Saya makin bingung nih tinggal di Indonesia ya.、Uh, makin k e p u n t i r p u n t i r gitu. Koruptornya sampai triliunan, gak susah banget ditangkap. パピニアムンジュア、アイペットウェビジャジ t パンチョンリパジャラ、カロディアムンジュア、バランチュリアン、モンキン、ピダナイア、ピカマロ、カマアサニア a サンアチン e リド、パド、ピモンセア、ナガラダギラントリア、ヨマシ。ケバカセカメリパリ、ソーサレパサントソー、シーラカン。 yang kayak gitu-gitu diurusin gitu t a n g k e p i n y a n padahal tadi saya setuju dengan pembicara pertama yang korupsi nggak t a n g k e p d i t c a c k i n g gitu ya hal-hal kecil d i c a r i tapi hal-hal besar d i u m p e t i n itu aja sih komentar saya terima kasih terima kasih kembali Pak Santoso Pak r u d y silakan selamat, selamat sore selamat sore silakan Pak、uh, saya bingung aja sama penegak hukum nih、uh, mereka fokus kok ke h a l yang kecil-kecil ya padahal kalau kita mau lihat di mal-mal di g l o d o k mangga dua bahkan banyak alat-alat elektronik yang tidak pernah dilengkapi dengan manual p e r u b a h a s Indonesia, f a h a m p a h a m aja tuh harusnya mereka lebih fokus ke hal-hal yang memang bisa menghancurkan ekonomi bangsa ini IPAS d e berapa sih? Orang yang pengen punya i p a d n i d a k banyak kan? Dan i p a d juga bukan menjadi satu barang primer Terima kasih Terima kasih kembali Pak Rudi, Pak Agus Selamat sore Pak Agus Selamat sore, s i l a k a n Saya setuju mbak dengan p e n d a p a t tadi penelpon yang pertama dan kedua uh, itu uh, jadi lembaga kepolisian kita tuh kayaknya mencari objek yang bisa diobjekkan mas ya. halo y a mencari objek yang bisa diobjekkan gitu jadi sebenarnya yang kayak -kaya itu itu ujung-ujungnya duit pak ujung-ujungnya itu、uh, itu aja terima kasih pak Agus Pak Leo selamat sore Pak Leo、uh, selamat sore Bu、yeah. Mary silakan、uh, opini saya kita jangan Membodohkan bangsa ya Bangsa Indonesia harus pintar Karena kita membaca gak hanya bahasa Indonesia Kita juga harus bisa membaca bahasa Sandi Di Militer juga ada bahasa Sandi loh gitu Terima kasih Pak Yance, selamat sore s o r e Bu s i l a k a n Saya rasa polisi hanya mencari-cari pekerjaan aja dia Sebenarnya pekerjaan yang harus dikerjakan itu masih banyak Seperti contohnya itu motor yang udah l a l u l a l a n g Seperti sepeda yang gak punya SIM ya Itu udah gak mau urusin sejak si Pak Timur Padopo dilantik sampai sekarang ini saya lihat dia gak ada melakukan sesuatu apapun mengenai pelanggaran-pelanggaran l a l u l i n t a s itu. u b Terima kasih.